Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulullahil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sediqi wal wafa Ibu-ibu Teteh-teteh Neng-neng dan para jomblo visabilah sebelah kanan Yang soleh-soleh Hari ini kita <coughs> uh, Coba renungkan Sebagaimana tema kajian kita hari ini Tentang bagaimana menjemput Akhir yang indah Bagaimana menjemput uh, <coughs> Ajal Dalam keadaan husnul Khawatimah Karena itu adalah Penentu banget buat kita Dan nasib kita nanti di akhirat Jadi kalau misalnya Selama hidup kita serius beramal solih Tapi kita Gak serius Untuk memikirkan akhir hayat kita Bisa jadi Semua amal solih kita Sepanjang hidup Kalau akhir hayatnya dalam keadaan pas lagi drop-dropnya iman Maka nanti keadaan kita di akhirat itu Seperti di akhir hayat kita Bukan seperti sepanjang hidup Artinya keadaan kita di akhirat Sangat ditentukan oleh Keadaan kita di akhir hayat Itulah penentunya Kalau akhir hayatnya baik Walaupun sepanjang hidup mungkin Banyak keburukan Maka di akhirat dia digolongkan orang-orang yang baik Kalau akhir hayatnya buruk Walaupun sepanjang hidupnya berbuat kebaikan Maka digolongkan di antara orang-orang yang buruk amalnya Jadi akhir hayat itu penentu banget buat kita Sama kayak kita ikut e, Kalau kita lagi di sekolah Gak tahu ya Pas e, ujian harian Misalnya kita selalu dapat nilai bagus Pas dikasih kuis di kampus atau di sekolah selalu dapat nilai bagus Tapi pas menjelang ujian Kita kayak ujian nasional gitu kan Pas ujian nasional sakit Kelas 1 ranking 20 lah Eh ranking 2 dah Kelas 1 ranking 2, ranking 1, ranking 2, ranking 3 Pokoknya 3 besar aja Sampai Kelas 3 atau sampai kelas 6 kalau anak SD. Tapi pas ujian nasional, sakit. Jadi tidak belajar. Akhirnya dia paksain ikut ujian dalam keadaan meriang. Dia jawab asal-asalan karena kepalanya juga pusing. Maka nilainya diijazah seperti hari dia uji ujian. Bukan seperti 6 tahun dia di sekolah. Kayak gitulah hidup. Hari-hari itu kita ibadahnya bagus, sholatnya tepat waktu... <tuh> Puasa Alhamdulillah gak bolong, taraweh sering walaupun masih sendiri gitu kan. Buka puasa juga Masya Allah sunnah banget, korma walaupun belum disuapin masih makan sendiri. gitu. Saur juga masih sendiri tapi Insya Allah sahur terus gitu kan, sahur berkah nih. Begitu akhir hayat berubah. Akhir hayat justru misalnya diuji dengan eh, sakit yang parah. Terus gak sabar dengan sakitnya, ada teman godain dia bilang, tuh ada kayak orang pintar gitu, kalau berobat ke sana dipindahin tuh penyakit dari tubuh kita ke hewan katanya. Dan banyak yang udah berhasil, kamu tinggal bawa maharnya, ayam putih, ayam hitam, dan beberapa pernak pernik lah. Karena dia udah gak sabar dengan sakitnya, dia berangkatlah ke orang pintar, dukun. Dan pulang dari sana entah sembuh entah enggak. Pokoknya dalam waktu 40 hari amalnya dia tolak. Dalam, 4, dalam waktu 40 hari. Dan kalau itu ada syiriknya berarti dia sudah musyrik. Meninggallah dia dalam dalam waktu 40 hari itu berstatus musyrik. Semua amal dia sejak dia balik gugur semuanya. Berarti kan yang menentuin akhirat kita akhir hayat. Bukan. Sekarang, walaupun sekarang kita tidak tahu kan Bisa jadi hari ini akhir hayat kita Besok dan seterusnya, sehingga terus beramal Soalit, cuman jangan bangga dulu Kalau kita belum menutup usia Karena penentuannya Justru ketika detik-detik Ajal, itulah penentuannya Dan juga Jangan suzon kepada teman-teman kita Yang mungkin belum hijrah Yang mungkin belum dapat hidayah Yang belum uh, taubat misalnya oh, Apa Masuk TV. grogi gini, ay eh, masuk TV. Ini TV mana nih? MTV. Jadi DJ. Uh, tadi sampai di mana? Belum hijrah, belum taubat, jangan seuzon. Kalau ngelihat teman kita belum sholat, kasihan aja, Jangan. Jangan benci Kalau ngelihat teman kita kayaknya masih Buat dosa gitu Masih e, malam gak tidur Tidurnya pagi mal, Jadi kelelawar gitu kan Jangan suuzon Siapa tahu dia kelelawarnya kelelawar ibadah Yaitu sholat tahajud gitu. Intinya mah jangan su, suuzon Karena bisa jadi sepanjang hayat Dia berbuat dosa nih Membunuh, berzina, minum Dan segala macam lah Dosa-dosa besar dia tinggalkan sholat Dia gak pernah puasa Sholat aja setahun cuma sekali ya itu sholat idul fitri Kayak cerita saya itu juga mas buk ya Udah sholatnya setahun sekali Mas, mas buk pula karena Gara-gara gak ngerti Dia pikir sholat idul fitri itu kayak sholat jumat Sholat dulu baru khutbah Eh khutbah dulu baru sholat Padahal idul fitri mas Sholat dulu baru khutbah Jadi begitu dia di rumah dengar masih khutbah Ya masih khutbah ntar aja deh kalau udah selesai khutbah baru kita ke, ke tanah lapang atau ke masjid. Pas selesai khutbah dia berangkat ke tanah lapang orang pada bubar. Loh kok nggak sholat? Uda tadi sebelum khutbah nggak ngertian. Nah ini artinya bisa jadi dia hidupnya tuh kayak gitu. Tapi pas akhir hayatnya dia nyesel. Pas sakit langsung dia insaf. By the way insaf itu bahasa Arab ya. Insaf terus jadi bahasa Indonesia biar kita tahu aja bahasa kita tuh banyak diserap dari bahasa Arab. Pas akhir hayatnya, dia sakit, terus dia insaf, dia insaf gitu, udah insaf, dia taubat, dia ya Allah, kalau saya sembuh, saya pengen memperbaiki diri. Nggak sembuh, meninggal. Maka catatan amal dia di akhirat, sebagai orang yang bertaubat. Kalau yang tadi beramal sholih, tapi akhirnya syirik, catatannya di akhirat sebagai orang yang musyrik. Catatan itu, labelnya, statusnya, tergantung akhir. Itulah statusnya. Bukan dia di awal. Makanya kita Selain belajar beramah soleh secara daily, per hari kita coba belajar juga mempersiapkan gimana caranya, mudah-mudahan akhir hayat kita itu benar-benar akhir hayat yang terbaik. Sehingga ada doa, <coughs> Allahumma ja'al khairu ayyami yawma al-kak, wa khairu a'amali khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik dalam hidup saya, hari ketika saya kembali kepadamu. Dan jadikanlah amal terbaik saya, adalah penutupnya. Kalau amal terbaiknya adalah penutupnya, maka yang kurang-kurang di awal akan Allah maafkan. Tapi kalau yang terburuk justru penutupnya, yang lebih-lebih di awal justru Allah gugurkan. Jadi penutup ini sangat-sangat penting bagi nasib kita nanti di akhirat. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita tadabur dulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah Surat Al-Qiyamah Surat Al-Qiyamah Surat 75 Saya akan baca Al-Qiyamah dari ayat pertama sampai selesai Coba teman-teman sekalian Memperhatikan sambil Ngelirik terjemahannya jadi sambil ngedengerin, sambil ngeliatin terjemahannya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih menghayati. Surat Al-Qiyamah dari ayat pertama. Teman-teman hanya mendengarkan dan melihat terjemah. Bismillahirrahmanirrahim La uqsimu biyaumil qiyamah Wa la uqsimu bin nafsi lawwamah Ayahsabul insanu an najma'a 'idhamah Bela kadirin ala an nusowi bananah Bel yuridu linsan liyafjur amamah Yas'an u ayan yawmul qiyamah Faizah barik al basar Waxasaf al kamar Wajumia al shamsu wal kamar Yakul insan, yoma idin, aina al-mafar. Yakul insan, yoma idin, aina al-mafar. Kalalawzar, ila Rabbika ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به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 Wujudnya umair Nazira, ila Rabbnya Nazira, Wujudnya umair Basira, Tazun ayi yu'f'al b'ha fakira, Kalai, jika belagtit Wakil menarik, walaupun dia berfikir itu adalah perpecahan. Dan dia berlari dengan kaki ke arah Tuhan pada Walakin kazzab wa tawala Thumma zahab ila ahliya tamakta Aulaa laka faaula Thumma aulaa laka faaula Ayahsabu alinsan an yutrak suda suda A lam ya kun turfa min mani yumna, sumpa kana alqa, fa khalqa fa sawa, fa Aleya dzalik biquadirin'alaayi yuhiyi al-mauta. Subhanallah alaati. Bapa ibu teman-teman yang dirahmati Allah subhanahuwataala. Surat Al-Kiyah ini menjelaskan tentang perjalanan akhirat kita secara singkat. Salah satu adegan yang paling luar biasa adalah. Adegan yang disebutin di ayat 26. Kallaa idza balaghatit taraqi wa qilaa man raq wa dhanna al-firaq waltaffat as-saaqu bis ila rabbika yawma idnil masaaq. Apa artinya? Sungguh apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke kerongkongan. Nah, ini adalah Adegan-adegan yang menentukan nasib kita nanti di akhirat Coba nanti teman-teman sekalian baca Khusus Ayat 26 sampai uh, Sampai ayat 35 Satu paragraf kecil ini Dari ayat 26 sampai 35 Terutama 26 sampai 36 itu diulang-ulang sambil dirasain bahwa kita tuh akan ngalamin proses yang yang disebutin di akhir ini kita semuanya pasti akan ngerasain gimana rasanya sakaratul maut teman-teman tahu arti sakarat yang jadi bahasa indonesia juga sakarat dia lagi sekarat gitu tahu arti sekarat sekarat itu dalam bahasa arab artinya sakit banget Arti sekarat dalam bahasa Arab Sakit bah banget Kalau sakit biasa namanya marot Kalau sakit yang masih bisa diobatin Namanya marot Atau namanya uh, Il Terus jadi bahasa Inggris il. Terus ditambah jadi ilfil Itu bahasa Arab yang diinggriskan Terus jadi diindonesiakan versi kekinian Ilfil Kalau yang sakitnya biasa Biasa banget kayak cuma sekedar uh, kegores dikit, kecubit, itu il. Kalau sakitnya agak parah, harus dirawat, namanya marot. Kalau sakitnya gak ada obat, namanya sakarot. Kalau udah gak ada obat, namanya saka, sakarot. Karena sakaratul maud itu gak ada obatnya. Mau dia keliling dunia, dia berobat di tempat yang paling mahal dengan hartanya pun gak bisa sembuh. Kalau udah sakarot. Malah ada orang yang justru karena dia punya uang, dia berobat dengan teknologi canggih, sakaratnya lebih lama. Ada orang yang karena enggak punya duit, akhirnya dia enggak bisa pakai uh, apa alat-alat canggih, sakaratnya lebih cepat. Tapi kita enggak tahu ya, yang mana yang sakarat, mana yang ma marat, kita hanya berikhtiar aja. Jangan sampai ketika ada yang sakit udah lepas sajalah alat-alatnya itu masa karot. Belum tentu kan, bisa jadi pas dia seminggu pakai alat itu Setelah itu sembuh, jadi sadar lagi Terus jadi sehat lagi Tapi bisa juga Seminggu, sebulan, bahkan ada yang setahun Itu sakarat terus Terus gimana dong Kita gak perlu cari tahu Kita hanya berlindung kepada Allah dari sakarat yang sulit Karena Allah lah yang mentakdirkan dia pakai alat atau enggak Bisa jadi dia orang kaya Tapi pas dia sakit ada aja cara Allah untuk buat dia enggak usah pakai alat akhirnya dia meninggal dalam hitungan jam. Udah aja sakaratnya enggak lama. Bisa jadi dia orang miskin, tapi pas sakaratnya lama. Kenapa? Alatnya dari mana? Ada yang kasihan akhirnya dibayarin biaya obat sakit segala macam, malah bisa setahun dia pakai alat kayak gituan. Karena kita enggak tahu mana yang marot, mana yang saka, yang sakarat. Kita hanya ikhtiar yang terbaik kayak misalnya ada orang tua kita sakit. Kata dokter, ini kalau diangkat nih Dicabut nih alatnya, kayaknya udah selesai. Nah, tergantung keluarga mau dicabut atau mau dibiarin. Kita kan pengennya yang terbaik ya. Yang udah enggak apa-apa selama masih mampu mah pakai aja terus alatnya. Nah, kita enggak tahu itu marad yang kelak nanti akan sembuh atau itu sakarat. Kalaupun itu sakarat setelah sebulan dia pakai alat kemudian meninggal juga, kita husnuzon. Karena kalau kita ngelihat seorang muslim sakaratul mautnya susah, apa husnuzonnya? Mudah-mudahan itu kesusahannya yang terakhir, setelah itu jadi mudah. Kalau kita ngelihat seorang muslim sakaratul mautnya mudah, kita husnuzonnya mudah-mudahan itu kemudahan yang awal, setelah itu semakin mudah. Jadi enggak ada celah buat kita suuzon sama saudara kita. Jangan sampai ada saudara muslim yang lagi sakaratul maut itu kayak berat banget gitu sampai wajahnya kayak matanya melotot, kan ada yang meninggal sampai enggak bisa nutup mata gitu ya. Nah, di situ ada amanah dari Allah kepada yang melihat untuk menjaga rahasia. Gak boleh kita ngomongin bahkan kepada pasangan kita. Pak tahu nggak pak? Tadi kan Mama ngelihat tetangga yang meninggal. Itu Mama ikut mentalkinkan dan masya Allah pak. Dia pas meninggalnya nggak bisa nutup mata. Itu kenapa ya pak? Gak boleh cerita itu. Karena siapa yang membuka aib saudaranya nanti Allah buka aib dia di akhirat. Masa kita mau kayak gitu nanti pas akhir hayat kita kebuka juga aibnya oleh orang lain? Dan kita tidak mau banget, makanya kalau kita ngelihat ada orang meninggal, ada adegan yang agak-agak tidak -agak, uh, biasa, tutupi aib dia. Dengan husnuzon, kalaupun adegan itu kayaknya tidak pantas banget, kayak aib banget, kita husnuzonnya mudah-mudahan itu aib terakhir, kesusahan terakhir, derita terakhir yang dia alamin sebagai kifarat dosa, setelah itu dia jadi mudah di akhirat. Jadi orang yang kita omongin sekarang mungkin di kuburnya udah dapat nikmat surga. Ngapain lagi kita masih ngomongin dia? Padahal dia sudah diridhoi Allah. Makanya jangan pernah su'uzon kepada orang yang sedang sakaratul maut. Gimana pun beratnya sakaratul maut. Walaupun manusiawi mah kadang-kadang kita sebel sama orang nih. Ada orang misalnya tetangga sering ganggu tetangga lain gitu. Malakin terus buang sampah di pekarangan kita. Pokoknya Sering banget ngeselin tetangga. Pas dia meninggal, Kelihatan sekaratnya susah. Tetangga pada, Kayak bersyukur gitu kan. Tuh rasain. Makanya jadi orang tuh, Jangan macam-macam sama tetangga. Terus diceritain ke tetangga yang lain. Tuh kan bu, bener ya. Orang kalau gak baik sama tetangga tuh, Akhir hayatnya kayak gitu. Gak boleh kita cerita yang buruk, Tentang orang yang sudah wafat. Karena kita gak tahu persis nasib dia, Di akhirat kayak gimana. Kita hanya bisa mengambil pelajaran. Tapi aib gak boleh dibuka. Pelajarannya apa? Ya ya semua kita pasti akan wafat Gimana pun kita baik meninggal Jahat meninggal sama aja Orang baik meninggal, orang jahat meninggal Kalau gitu mending orang baik aja Kalau sama-sama mending -sama, meninggal Gak ada gara-gara dia jahat Gara-gara dia banyak pengikut Gara-gara dia orang yang berkuasa Terus gak meninggal-meninggal Fir'aun kurang berkuasa apa di muka bumi Kalau Allah menyebutkan Raja di muka bumi paling hebat tuh Cuma ada tiga bu Satu Mumin Eh, empat, dua mu'min, dua kafir Empat raja terhebat di muka bumi Satu Sulaiman Dua Zilkarnain Tiga Fir'aun Empat, Namrud Cuma empat raja itu yang paling hebat di muka bumi Yang lain, mau Romawi, Persia, segala macam Tidak ada yang sedahsyat empat orang ini Dalam sejarah Islam Banyak raja-raja hebat, tidak ada yang sedahsyat Sulaiman dan Zilkarnain secara kekuasaan Tapi kalau secara kesolihan Allah lebih tahu Begitu juga Raja-raja yang zalim Persia Romawi di masa dulu yang membunuh banyak orang, enggak ada yang lebih zalim daripada Namrud dan Firaun. Toh, 44 raja ini semuanya wafat. Yang paling baik wafat, yang paling jahat juga wa, wafat. Sehingga e, kita ambil pelajarannya aja dari adegan Sakarotul Maun. Nah, coba baca ayat yang tadi ayat 29, eh 26 sampai 30 nanti di rumah masing-masing pas tahajud terutama kan kalau tahajud mah boleh buka mushaf kan ya kalau saya suka pakai mushaf yang di handphone misalnya tinggal di kalau di Quran kan agak-agak rempong gitu kan kalau di lembaran kan kalau di handphone tinggal gini doang terus bisa dapat 15 juz gitu ya 15 malam maksudnya satu malam satu juz <tuh> Kita baca, nah coba nanti pas tahayyud Sesekali kalau gak hafal surat Al-Qiyamah Buka handphone Tapi ini hanya untuk sholat sunnah Kalau sholat wajib, sebagian besar ulama melarang Kalau sholat sunnah, ulama membolehkan Kita uh, Handphonenya Dipegang, Allahu Akbar Selesai Al-Fatihah Al-Fatihah kan gak perlu pakai handphone kan Masa, Alhamdulillah Terlalu manja ya Al-Fatihah pakai handphone Udah selesai Al-Fatihah terus dibuka Baca Al-Qiyamah Sebelum baca Al-Qiyamah Sebelum sholat Jadi coba uh, briefing diri kita dulu Dengan baca terjemahan Al-Qiyamah Lihat dan kayak tandain gitu Ayat-ayat yang berkesan Walaupun mudah-mudahan Semua ayat berkesan Tapi ada kayak ayat misalnya Di ayat 10 Yaqulul insan yauma izin Aynal mafar Pada hari itu manusia bertanya Mau lari kemana Kiamat kan ada dua kan ada kiamat besar, yaitu kiamat bagi semua makhluk. Ada kiamat kecil, kiamat individu, kiamat personal, hanya beberapa orang yang ngalamin Nah, ketika kita ngalamin kiamat kecil, kematian, kita bertanya, Aynal ma'far, mau lari kemana? Coba dari kematian. Tidak ada orang yang bisa lari dari kematian. Pernah dengar? Pernah dengar ada nabi yang mencoba menghindar dari kematian? Bukan lari ya, menghindar dari kematian. Nabi siapa? Nabi Idris. Nabi Idris menghindar dari kematian. Jadi pas malaikat maut lagi kayak e, ketemuan gitu sama Idris. Kalau kita mah kayak lagi apa? Janjian eh janjiannya ketemu di mana gitu? Ketemu sama malaikat. Jadi janjiannya para nabi itu sama malaikat. Eh kita hari ini nongkrong di mana sama malaikat? Nah, kita mah sama manusia, manusia. Mereka janjiannya sama malaikat. Ketemu sama malaikat e, maut. Terus Idris request gitu sama malaikat maut Malaikat boleh minta sesuatu enggak? Apaan? Boleh enggak ya e, minta tolong kepada Allah Supaya Allah memanjangkan usia saya Saya enggak mau meninggal dulu nih Saya pengen berdakwah lebih banyak Soalnya Nabi Idris faham Masih ada beberapa negeri Yang pengen didakwahin oleh Nabi Idris Beliau kan orang yang sangat semangat berdakwah nih Ngerasa masih ada beberapa tempat yang pengen didatengin. Sedangkan kematian sudah dekat. Makanya Nabi Idris minta ke malaikat. Minta dong ke Allah. Kan malaikat yang tahu ajal seseorang. Kalau udah datang waktu ajal saya. Minta dong ke Allah. Supaya Allah memanjangkan usia saya. Akhirnya malaikat pergi. Pas waktunya ajal Nabi Idris. Datang nih malaikat. Idris, udah waktunya nih kata kata idris lah kok cepat banget bah, kalau bahasa kita maunya boleh nggak ditangguhkan lagi kata idris duh nggak enak eh kamu minta aja langsung ke allah kata malaikat malaikatnya enggak nggak enak gitu sama allah Duh saya nggak enak kamu aja sendiri langsung ke allah deh saya anterin saya anterin gitu oh bisa bisa ya udah yuk naik ke uh, langit dunia langit ketiga naik langit satu ketemu dengan adam langit, naik langit kedua ketemu dengan E, apa e, malaikat apa nabi-nabi e, yang lain terus sampai ke langit ketiga pas sampai ke langit ketiga terus nabi idris berdoa gitu ke Allah malaikat maut datang lagi kata malaikat maut idris tahu enggak apa ternyata saya tuh selama ini bingung ha bingung gimana malaikat bisa agak bingung gitu kan saking rahasia Allah kan saya bingung selama ini Bingung kenapa wahai malaikat Gini Allah itu ya Mentakdirkan Nabi Idris itu gak boleh dicabut nyawanya di dunia Harus dicabut di langit Jadi takdir Nabi Idris Cabut nyawanya gak boleh di bumi Harus di langit Nah saya bingung gimana ceritanya manusia ke langit baru dicabut nyawa Namanya manusia hidupnya di di bumi Cuma Nabi Muhammad yang isra mi'raj Saya bingung nih, gimana cara nyabut nyawanya Ternyata takdir Allah Yang saya gak ngerti kamu sendiri yang minta naik ke langit ketiga, nah emang di sini tempat kita bertemu. Wah, tau gitu saya nggak akan naik ke langit gitu, biarin aja di bumi. Eh, malaikat, <guluh> malaikat, aduh gimana nih, naik dong Idris, males ah <guluh> gitu. Ini mah gara-gara Nabi Idris naik sendiri ke langit ketiga, dicabutlah nyawa Nabi Idris di langit. Satu-satunya manusia yang diangkat ruhnya dari jasadnya di langit, cuma Nabi Idris. Makanya disebutin di surat Maryam akuqur fil kitab idris innahu kana siddiqan nabiyya wa makanan 'aliya kami angkat dia ke tempat yang tinggi yaitu langit ketiga coba mau lari ke mana dari kematian justru ke tempat dia akan dicabut nyawalah dia akan datang enggak mungkin kita menghindar ke tempat kita menghindar ternyata di situlah malaikat nungguin kita wah kayaknya ada malaikat nih di jalan saya di rumah aja malaikat emang di rumah Wah, saya yang malas di rumah pasti malaikat nungguin saya dari kemarin di rumah, mending saya lari aja kemana gitu ke laut, cari ombak misalnya ya, cek spot gitu. Ternyata di ombak kita meninggalkan nausbihlah gitu ya. Ada yang ah saya pengen uh, menghindar aja dari malaikat, banyak-banyak berdoa aja di masjid supaya malaikat enggak enggak enak kan nyambut nyawa orang lagi berdoa gitu. Ternyata memang Allah mentakdirkan dia meninggalnya lagi tilawah Al-Qur'an, lagi berdoa, lagi enggak bisa lari dari kematian. Kita bisa lari dari musuh, tapi tidak bisa lari dari malaikat maut. Kadang-kadang ada orang yang menghindar dari dari kematian dengan cara menghindari musuh. Padahal kematian itu bukan musuh, kematian itu malaikat dan dia mendatangi kita di tempat manapun yang kita yang telah ditentukan untuk kita. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah ditanya gitu sama seseorang, kan Ali itu kalau berperang kayak enggak takut mati ya. Jadi ke orang nyari mati, mana kematian di, di, disamperin tuh sama Ali, saking luar biasanya. Enggak pernah Gentar sedikit pun Ali dalam berduel Ditanya sama orang Ali Kamu kok kalau perang itu gak, Kayak orang gak takut mati Emang kamu gak takut mati ya Kata Ali Kematian mana yang harus saya takut Kematian yang datangnya hari ini Kalaupun saya di rumah Saya tetap akan mati Atau kematian yang datangnya suatu saat nanti Atau besok Sedangkan Kalau hari ini pun saya berperang Saya tidak akan mati Jadi itu udah pasti Mau saya gimana aja Kalau udah ajalnya fa ajaluhu. Layak tak kiru nasihatan, walayak tak dimun. Kalau menurut saya tu agak-agak mirip dengan jodoh sih. Kita menghindar-menghindar, eh dia juga, je. Kan ada orang yang kayaknya ilfil banget sama sama cowok itu gitu ya. Apaan sih cowok itu goda-godain kita aja, terus kita kayak mancing-mancing, uh, neng kemana, tahu ah gitu, apa segala macam. Pokoknya dia ilfil banget bete sama kita. Tapi ujung-ujungnya jadinya sama siapa? Sama dia juga, kan banyak banget kasus kayak gitu, kayak cerita garam di laut, asam di gunung ketemunya, di kuali kan ya. Tetap aja kayak gitu, ada orang yang kayak teman saya orang Indonesia, jodohnya orang Mesir. Pas lagi kuliah, dia itu paling gak suka loh ke Mesir, gak suka banget, kenapa? Males banget saya ke Arab kata dia. Nih hati-hati ya ngomong-ngomongin malas ke Arab ya malas Arab atau apalah istilahnya kayak anti Arab gitu padahal Rasulullah juga orang Arab dan dalam Islam nggak ada bedanya orang Arab dengan orang Ajam semuanya sama justru kita yang rasial sebetulnya Islam tidak tidak rasii sama sekali karena diantara umat hamba Allah sama aja semuanya kita bilang nih ah oh, gue malas banget sama Arab Arab segala macam ada teman saya kayak gitu persis malas banget dia ke Mesir kenapa nggak mau ketemu pernah umroh sekali trauma kayak ngelihat di imigrasi jedah nggak rapi gitu terus orangnya kerjanya suka-suka lagi ngecap-cap paspor gitu sambil ngobrol sama temennya salam semu ngobrol-ngobrol ngeteh-ngeteh dulu terus orang pada ngantri gitu kan bete kan dia ah gue nggak akan ke Arab lagi malas banget pas lulus sekolah diajak temennya kita lanjutin sekolah ke Mesir yuk malas ah gue mau ke Jerman aja kata dia eh tes tes ke Jerman nggak ada yang lulus ternyata dapat panggilannya justru ke Mesir Gagal kan? Duh, ini keluar negeri enggak ada lain pilihannya selain Mesir. Jerman enggak lulus, keluar negeri yang ke Eropa enggak ada yang dapat. Ke Korea waktu itu gimana gitu ya? Sebetulnya pengen ke Korea sih, pengen selfie selfie gitu. Enggak dapat juga. Dia satu-satunya tawaran buat dia beasiswa cuma ke, ke Mesir. Akhirnya dengan berat hati dia berangkat ke Mesir. Orang yang dia hindari ternyata dia kecantolnya sama cowok Mesir. Kecantolnya sama seorang hafiz dari Mesir yang keren banget dan pas sekarang kalau ketemuan dia bangga gitu anak-anaknya tuh semua kayak bule-bule gitu Arab versi Indonesia eh Indonesia versi Arab yang rambutnya anak kecil kan rambutnya keriting-keriting hidungnya mancung mancungnya sampai saking mancungnya agak-agak miring gitu mancung banget lah pokoknya kulitnya putih pas kita jalan ke mall tuh semuanya pada pengen nyubit anaknya tuh mirip ayahnya semua nggak ada yang mirip ibunya dia bangga gitu nah anak Alhamdulillah ya saya dapat ini uh, apa si uh, Suaminya tuh enggak seperti orang Mesir yang lain-lain. Dia lembut, orang Mesir tapi lembut. Hafiz Al-Qur'an, akhlaknya baik. Malah istrinya sering marahin suaminya, bukan suaminya yang sering marahin istri. Ini artinya jodoh maut itu takdir Allah. Gimana-ginamapun kita menghindar, kayaknya ke situ juga muaranya. Jadi udahlah let it flow lah ya. Kita nikmati aja Ramadan, siapa tahu justru di Masjid TSM ketemunya atau di parkiran atau lagi pas di mall gitu lagi makan suki time atau apalah, salah meja gitu kan? Atau salah kerecek kantong apa gitu-gitu deh. Standar lah ya, ala-ala neutron gitu. Nah ini semuanya Allah yang menentukan bukan kita. Begitu juga kematian. Ada orang yang merasa bahwa dengan sakit nih kayaknya sakit saya nih akan membuat saya meninggal nih. Ternyata yang meninggal duluan justru anaknya yang nungguin dia. Kemarin tuh ada sekitar 2 bulan yang lalu ada cerita ini terjadi kepada teman saya nih. Teman saya tuh pengasuh pesantren almarhum. Pengasuh pesantren. Salah satu santriwati di pesantren itu dapat musibah, kedua orang tuanya wafat di kampung. Telepon ke pesantren, ngasih tahu ke anaknya bahwa orang tuanya wafat dan anak ini anak satu-satunya. Orang tuanya wafat, kasih tahu ke putrinya. Pengasuh pesantren, teman saya, gak tega mau ngasih tahu. Akhirnya cuma diajak, eh kita pulang yuk ketemu ayah kamu. E, ada urusan gitu. Diajak pulang nih. E, teman saya, istrinya sama anak e, santriwati tadi yang ayahnya meninggal. Diajak pulang naik mobil yang nyetir teman saya. Jarak antara pesantren ke rumahnya sekitar lima jam. Ke pelosok gitu. Di tengah jalan terjadi kecelakaan teman saya ini uh, luka parah, istrinya juga luka-luka, dan anak tadi meninggal di, jalan, di tengah jalan dalam kecelakaan itu. Dia menyusul orang tuanya. Dia nggak tahu pas dia pulang, dia berpikir ayah ibunya masih ada. Dia cuma pengen ketemu ayahnya. Dia seneng gitu. Aduh bisa pulang nih, padahal belum liburan. Pengen ketemu ayah dan ibu. Padahal ayah ibunya udah meninggal. Ternyata takdir Allah dia bertemu dengan ayah ibunya di akhir. Di akhirat ada yang punya titik? Maaf ya bukan baper lagi flu Baper sedikit Nah eh, Nah itu kejadian Nyata banget tuh coba lihat Orang yang gak nyangka-nyangka seperti apa Akhirnya justru mengalami Akhir yang luar biasa Kita berharap akhir kita tuh Kalau bisa ada kayak request gitu Bisa gak akhirnya di request Kadang bisa Teman-teman kalau Tingkat kesulihannya kita tuh udah Udah luar biasa Sampai kita mau meninggal kayak gimana bisa minta Salah satu meninggal Yang bisa diminta itu adalah meninggal Dalam keadaan syahid Kata Nabi Siapa yang meminta Wafatnya dalam keadaan syahid Di jalan Allah Dengan kejujuran di hatinya Maka Allah pasti akan mengabulkan Cuman kan agak-agak ngeri juga ya Minta meninggalnya di tangan musuh Wah itu ngeri tapi kalau jujur dari hati itu benar akan terjadi. Dan terjadi banyak tempat. Banyak banget terutama di kayak di Palestina. Dulu ada Syekh Arantisi namanya. Salah satu panglima Hamas. Beliau mengatakan semua orang akan mati. Ada yang matinya karena kena kanker, ada yang matinya serangan jantung, ada yang matinya ditembak dengan APC. Dan saya memilih kalau boleh matinya ditembak Apache Meninggalnya persis matinya dibombardin oleh senjata apa Helikopter Apache-nya Israel Dia bisa request kematiannya Sheikh Ahmad Yasin Semua orang akan mati dan akan menghadap Allah Cuma dia yang bisa memilih meminta seperti apa kematiannya Dan kalau saya boleh memilih Saya ingin meninggalnya dalam keadaan terbunuh oleh musuh setelah selesai sholat subuh persis wafatnya Sheikh Ahmad Yasin habis sholat subuh berjamaah di masjid keluar dari masjid baru di teras ditembak oleh uh, apa uh, rudal Israel dan meninggal sampai kursi roda beliau tubuh beliau hancur persis seperti yang diminta cuman meminta kematian yang kayak gini kan nggak sembarangan orang bisa ya nah kita kayaknya ya Allah yang nyaman-nyaman aja lah yang penting husnul khotimah gitu kan Jangan sampai hancur lebur kayak gitu. Tapi kalau para pahlawan kita dulu, Sudirman dan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita dulu, pasti mereka yang dicari itu justru. Sampai kayak di Aceh itu istilahnya, kalau di Aceh kan perang melawan penjajah namanya perang sabi. Perang sabi Lil, Lil lah, yang sekarang berubah menjadi jomblo. Sabi lah juga. Sama-sama sabi lah. Kalau dulu perang sabi, sekarang jomblo sa, sabi. Gak ada hubungannya sih. Eee... <tuh> <tuh> uh, Nah, kalau kita pengen meninggalnya request salah satunya meninggal dalam keadaan syahid. Kalaupun meninggalnya di atas tempat tidur, insyaallah tetap dapat pahala syahid asal jujur dari hati. Abu Bakar itu kurang saleh apa? Pengen banget meninggalnya syahid tapi qadarullah meninggalnya di atas tempat tidur. Apalagi Rasulullah. Nah, yang lebih parah lagi Khalid tuh. Yang hampir setengah dari hidupnya itu ada di medan perang tapi meninggalnya di atas tempat tidur. Sampai Khalid Ketika Sakaratul maut, sakit keras, dia kayak ngeluh gitu ke teman-temannya. Teman-temannya ini kan panglima militer semua. Jadi jenderal-jenderal bintang 4 pada ngumpul, pengen mengantarkan jenderal bintang 5 ke peristirahatan terakhir. Khalid lagi sakit keras. Kata Khalid, duh kenapa saya jadi gini ya? Kok saya yang hidupnya banyak di dalam peperangan, tapi meninggalnya di atas tempat tidur. Saya gak rela banget, kata Khalid. Masa saya yang dikenal sebagai jenderal yang gagah meninggalnya seperti seekor unta tua yang sudah tidak berdaya," kata Khalid. At, "Apa kata teman-temannya? Ya Khalid, engkau itu adalah pedang Allah dan Allah enggak rela pedangnya dipatahkan oleh musuh. Makanya meninggalnya tidak dalam keadaan dipatahkan." Baru Khalid terhibur, "Oh gitu. <laughs> kalau kita main. masih sempat-sempatnya kegeran kalau kita masih kita kan kalau mau meninggal juga masih GR. Kalau para salihin enggak? Engkau adalah pedang Allah dan Allah gak rela kalau pedangnya dipatahin sama musuh. Akhirnya bantu saya berdiri, bantu saya berdiri. Saya gak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Kesatria banget lah pokoknya Khalid. Gak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Akhirnya minta dibantuin berdiri. Berdiri, kemudian dia menghadap ke arah Kiblat. Dia katakan, ya Allah saya serahkan diri saya kepada Musa. Itulah dicabut nyawanya dalam keadaan berdiri wafatnya seorang kesatria. Gak mau wafatnya tidur. Kalau kita baru sakit dikit, mana tempat tidur? Tidur, tidur. Kalau Khalid gak mau tidur, saya mah Itu sakit paling parah kan, sakarot yang gak ada obatnya. Tapi dia gak rela dalam keadaan duduk, apalagi terbaring. Pengennya dicabut nyawa dalam kan berdiri. Jadi siapa yang mau merasa dirinya lebih hebat daripada Khalid? Baru panas DB dikit, udah dirawat kan Khalid? Gak, dia pengen berdiri. Orang meninggal bisa milih, termasuk ikrimah. Gimana-gimanapun jelek ayahnya Ikrimah ayah yaitu Abu Jahal Anaknya tuh luar biasa loh Kesatria paling keren, paling tangguh Kalau kita baca siroh nabi dan sahabat Kita akan takjub Itu lebih daripada semua film-film Hollywood Achilles, Hector, Hercules Siapa tuh? E, gladiator gitu, Maximus Ah Pokoknya siapa aja lah termasuk yang di film-film Kayak Lord of the Ring, film-film kolosal gitu Itu semuanya fiksi Tapi dalam Islam aktor-aktor sahabat itu Superhero itu ada semuanya dan lebih hebat daripada adegan-adegan Hollywood Cuma karena kita belum ada Hollywood, enggak difilmkan Makanya butuh sutradara-sutradara yang keren Orang-orang perfilman yang keren Yang mau berdakwah dengan keahliannya Bagi saya dakwah itu bukan cuma ceramah Tapi segala potensi bisa dipakai uh, Ikrimah, gimana kematian ikrimah? Kematian ikrimah itu ketika kaum muslimin dalam satu peperangan Lalu kaum muslimin terdesak tidak ada jalan untuk bisa menang kecuali ada yang berkorban Menembus barisan musuh dengan resiko dia akan terbunuh Maka saat itu berdirilah ikrimah anaknya Abu Jahal di atas sebuah batu besar Dia katakan wahai kaum muslimin Siapa yang mau berbayat sumpah mati bersama saya Artinya harus mati, enggak boleh hidup Kalau hidup berarti dia berkhianat Siapa yang mau berbayat bersumpah akan mati bersama saya Akhirnya terkumpullah 100 orang kesatria. Kalau di film 300 Spartan, ini 100 doang nih. Lebih sedikit dan lebih tangguh nih. Dan semuanya Spartan gitu, six pack gitu-gitu kan, keren keren lah pokoknya. 100 penunggang kuda yang siap mati. Siapa yang mau berbayar bareng saya untuk mati? Terbayarlah 100 orang mati bersama Ikrimah. Khalid aja waktu itu mengatakan kepada Ikrimah, "Ya Ikrimah, saya enggak rela kalau terjadi sesuatu kepada kamu, ya Ikrimah. Kamu sahabat saya dari kecil. Kata Ikrimah, ya Khalid. Dulu ketika saya memusuhi Islam, membenci Allah dan Rasul, kamu enggak pernah ngalang halangi saya. Sekarang ketika saya ingin membela Allah dan Rasul, kamu ingin menghalangi saya? Maaf, ya Khalid. Kenapa dulu kamu enggak menghalangi saya dari memusuhi Allah dan Rasul? Sekarang malah menghalangi saya dari membela Allah dan Rasul? Akhirnya Khalid enggak bisa ngomong. Ikrimah pun berangkat dengan 100 pasukan elitnya, menembus barisan musuh. Dari 101 orang yang berangkat nggak ada satupun yang kembali dalam keadaan selamat. Semuanya syahid. Mereka memilih kematiannya. Makanya sama kayak Nabi Idris memilih kematiannya. Begitu juga dengan atau mungkin nggak syahid memilih kematian yang indah itu seperti Utsman bin Affan. Tahu gimana Utsman wafat? Utsman wafat dalam keadaan sedang berpuasa sunnah. Menjelang berbuka sedang tilawah. Sebaik-baik Khatima Husnul Khatima tu kayak gitu. Dan malam sebelum Usman berpuasa, nggak tahu ni saya lupa hari Kamis apa hari Senin. Pokoknya malamnya Usman mimpi. Dalam mimpi Usman didatangi Rasulullah. Dan kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Berarti itu mimpi yang benar. Berdoalah suatu saat kita bisa ketemu Rasul walaupun di dalam mimpi. Minimal kita masuk sebagian dari golongan sahabat. Kalau ngelihat Nabi langsung kan jadi sahabat Nabi, ini setengah sahabat. Malamnya uh, Usman mimpi ketemu Rasul. Rasul tanya kepada Usman, Usman besok mau buka puasa di mana, sama keluargamu atau sama kami? Kata Usman ya Rasul, saya rindu kepada Rasul dan Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang udah duluan meninggal. boleh enggak kalau besok saya meninggalnya, uh, uh, uh, buka puasanya bareng dengan Rasul? Akhirnya Rasulullah tersenyum, kemudian mengusap dadanya Usman lalu selesai dari mimpi makan sahur puasa lagi menjelang berbuka ngabuburit gitu, Usman ngabuburitnya di rumah sambil tilawah Al-Quran musuh mengepung rumah Usman orang-orang munafik nih. akhirnya mereka berhasil masuk dan menghujam uh, apa, ke tubuh Usman pedang mereka sehingga Usman pun terbunuh dalam keadaan darahnya muncrat di halaman Al-Quran yang sedang dia baca dan dia dalam keadaan menunggu waktu berbuka enggak sempat berbuka artinya dia akan berbuka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitulah mereka memilih kematian kok bisa memilih kematian kan enak banget tuh kalau tadi kan ceritanya hidup sepanjang apa sepanjang hidupnya itu beramal saleh meninggalnya su sepanjang hidupnya berbuat buruk meninggalnya husnun kalau ini meninggalnya bisa pilih termasuk Rasulullah juga gitu Rasulullah itu meninggalnya milih loh Rasulullah didatangin malaikat Jibril Ya Rasulullah ini cuma nanya doang ya Gitu enggak Rasulullah udah siap enggak. Rasulullah ini cuma nanya doang Mau dicabut nyawa sekarang atau ntar aja Kalau bilang ntar aja saya balik lagi nih Yang datang bukan malaikat maut Jibril yang datang Pemimpinnya para malaikat Kalau yang lain kan yang datang langsung malaikat maut ya Siapa nih saya malaikat maut Enggak saya Jibril Terus apa hubungannya dengan kematian saya akan bilang ke malaikat maut, kalau Nabi bilang enggak, saya akan bilang deh jangan datang dulu itu ke saya, jangan dekat-dekat loh gitu. Ini malaikat Jibril. Jangan lindungin Rasul coba. Jadi Rasulullah itu meninggalnya di request sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, engkau di diberi pilihan oleh Allah antara kembali kepada Allah sekarang atau nanti. Jika engkau bilang nanti, kami akan kembali lagi. Tapi biasanya orang yang dikasih pilihan kayak gini pasti jawabannya sekarang aja. Kenapa kita enggak dikasih pilihan? Pasti jawabannya nanti. Datang malaikat, Ustaz Hanan, gimana Ustaz? Mau sekarang nanti? Boleh gak 10 tahun lagi? Pasti gitu kan? Atau ntar aja deh, kapan-kapan. Dalam waktu yang tidak ditentukan gitu kan ya? Unlimited lah pokoknya. Karena kita jawabannya udah pasti bisa dibilang. Unlimited, nanti, ntar aja. Makanya gak ada request. Biasanya orang yang di request itu udah pada siap. Dan jawabannya, saya serahkan jiwa saya kepada Allah. Nah Rasulullah mengatakan, Wahai Jibril, Wahai Malaikat uh, apa Israel, lakukan tugas kalian. Beneran Rasulullah nggak mau nunggu dulu, nggak nggak udah cukup kata Rasulullah. Akhirnya dicabutlah ruh Rasulullah secara perlahan. Rasulullah aja yang dicabut ruhnya perlahan itu sakit banget. Gimana yang lain yang dicabutnya suka-suka malaikat. Ini ya, siapaan sih? Tarik aja. Gitu. Kalau Rasulullah, Rasulullah maaf ya nyobukit. Ketika Rasulullah tersentak itu, aduh aduh maaf ya Rasulullah. Gitu malaikatnya hati-hati sama Rasulullah. Kayak dokter yang lagi nyuntik putranya sendiri, kan beda. Kalau putra orang Adek, cep, langsung. Kalau putra sendiri gimana ya, Ning? Gimana nih rasanya nih enggak enak banget nih. Pasti beda memperlakukan orang yang kita cintai sama orang lain. Nah, malaikat semuanya mencintai Rasulullah, tapi harus mencabut nyawa Rasulullah, makanya mereka tuh enggak tega. Sampai bayangin, sampai Jibril memalingkan wajahnya dari Rasulullah. Jibril duduk di sebelah Rasulullah Kan ada Aisyah, ada istri-istri Nabi Di situ tuh. Rasulullah tidur di atas pangkuan Aisyah ada Fatimah Jibril juga datang dengan wujud seorang laki-laki Dengan malaikat nyaut, apa pencabut nyawa Di kepala Rasulullah Ketika dicabut sedikit dari ujung jempolnya Jempol kaki Malaikat Jibril langsung gini Kata Rasulullah ya Jibril Bencikah engkau untuk memandang wajahku ya Jibril Coba Kata Jibril ya Rasulullah, saya enggak tega melihat wajahmu ketika dicabut nyawa, karena itu pasti sakit banget coba. Saking sayangnya malaikat kepada Rasul, Jibril aja memalingkan wajah. Ya Jibril, pandanglah wajah saya ya Jibril. Kemudian Jibril melihat ke arah Rasulullah dengan tatapan, mungkin malaikat enggak bisa nangis saja. Kalau bisa nangis sudah nangis tu. Tapi karena dia Jibril enggak bisa nangis dia menatap dengan wajah yang sangat sedih. Empati banget sama Rasulullah sehingga Rasulullah mengatakan ya Jibril, beginikah sakitnya dicabut nyawa? Ya, ya Rasulullah, ya Jibril Kalau saya aja kayak, kayak gini sakitnya Gimana umatku ya Jibril, gimana umatku Masih mikirin kita coba Saya aja yang dicintai Allah, yang kalian itu kasihan Malaikat pencabut nyawa tuh gak tegaan Sakitnya kayak gini nih Kayak ditusuk-tusuk dengan Seratus tusukan pedang gitu Gimana umatku ya Jibril Kemudian Jibril Dipanggil oleh Allah, ini Nabi lagi dicabut nyawa nih Jibril sini sini, kasih tahu oleh Allah Turun lagi Jibril, ya Rasulullah Tenang, Allah memberi keringanan untuk umatmu. Alhamdulillah, keringanan kapan ya Jibril ketika sakaratul maut? Selama mereka berselawat, kemudian bersyahadat, banyak-banyak beribadah, insyaallah Allah ringan, ringankan. Terus cabut lagi nyawa. Jibril, terus nanti di kiamat gimana umatku? Masih mikirin lagi, enggak selesai cuman sakaratul maut, pas kiamat gimana? dia dipanggil lagi oleh Allah, datang lagi. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan naungan kepada umatmu. Nanti pas pas apa? Pas di gimana? Umatmu yang pertama masuk surga. Terus aja kayak gitu, yang dipikirin umat, umat, umat, umat, umat. Coba kita kalau lagi sakit, ingat Rasul enggak? Lagi sehat aja malas ingat Rasul. Disebutin nama Rasul aja kita malas untuk berselawat. Padahal kalau disebutin Rasulullah kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Inilah Adegan wafatnya Rasulullah SAW yang luar biasa. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah kadang kematian itu bisa request hawnya tapi kapannya nggak bisa. Tapi bagaimana meninggalnya bisa request. Kalau kita pengen sampai ke derajat itu teruslah uh, berusaha, teruslah beramal solih. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita punya kelayakan untuk ditanya oleh Allah dan Rasul. Walaupun lewat mimpi kayak Usman. Ya fulan, besok mau gimana Dan banyak loh Kisah orang-orang soleh yang meninggalnya Didatangi Nabi dulu Dan dia bisa meminta kepada Allah dan Rasul Dengan seizin Allah pastinya Akan seperti apa akhir hayatnya Nanti coba renungkan Surat Al-Qiyamah baca di dalam sholat Terutama di ayat yang tadi 26 ya 26 sampai 30 Atau lebih utuhnya 35 Diulang-ulang tuh, rasain Ayat itu lagi ngomongin ketika orang dicabut nyawanya, ketika betis bertaut, ketika waqiyilaman rak wa dzanna annahu lufiroq. Orang kalau udah lagi sakaratul maut, Bu, semuanya jadi sadar. Sekelas Firaun juga sadar. Orang semua kalau lagi sakaratul maut sadar. Tapi kesadaran waktu itu udah enggak berguna. Ketika sampai di sini semua orang sadar. Makanya ketika sampai di sini semua orang kayak jadi baik tuh. Pengen kembali ke dunia, pengen beramal soli. Sampai Firaun juga sempat ngomong, mantu biroh bimu sa waharun. Saya beriman kepada rohnya Musa dan Harun. Tapi sudah enggak berguna lagi iman Firaun. Walaupun naan nahul Firok, cuba bayangkan kita melihat anak kita, melihat keluarga kita, dan kita tahu akan meninggalkan mereka selama lamanya. Mungkin ada yang meninggalnya, anaknya masih kecil, kaya di Suriah tu. Seorang so, ayah dan ibu meninggal, anaknya pergi sekolah, rumahnya dibom. Anaknya pulang, orang tuanya udah meninggal. Tinggallah dia sebatang kara. Keluarga lain sepupu-sepupu semuanya udah habis satu apartemen. Tinggal sendiri, tinggal di pengungsian. Tinggal di kem-kem pengungsian yang umurnya baru 7 tahun, 6 tahun. Ada yang lebih parah lagi, yang tersisa cuma adiknya, yang berusia 2 tahun. Dan itu juga parah, kakinya harus diamputasi, kena bom sama uh, apa orang-orang yang zalim sehingga dia harus merawat adiknya di rumah sakit sendiri kalau sekarang kita sakit yang ngerawat kita kan keluarga besar teman-teman pada datang, ngejenguk, ngedoain ngasih hadiah kalau di suriah, sakit yang ngerawatnya cuma kakaknya yang usianya 6 tahun 7 tahun kakaknya jadi ayahnya, jadi ibunya adiknya 2 tahun yang lagi di rumah sakit cuma mereka berdua yang tersisa sebatang kara makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah dan coba rasakan gimana Ayat itu dalam kejadian Kalau itu terjadi kepada kita Mudah-mudahan dengan demikian Kita akan lebih serius mempersiapkan Akhir dari kehidupan kita Dan pesan moral Tambahan Setiap kali kita Beramal soli Saya selalu nitip Doain juga saudara-saudara kita Di Suriah, di Palestina, di Rohingya, Di Somalia Betul Bahwa yang masalah itu bukan cuma di sana Di Indonesia juga banyak Tapi kalau dibandingkan Masalah di Suriah dan Palestina dengan di Indonesia Jauh gak ada apa-apanya masalah di Indonesia Kita cuma lapar doang Masalah kita cuma sakit Masalah mereka itu luar biasa loh Kita aja yang gak pernah update Soalnya di media jarang diliput yang kayak gitu-gitu Ada sapi kecemplung ke dalam got Itu diliput semua media geliran yang meninggalnya ribuan Bahkan sekarang udah lebih dari 500 ribu Hampir 1 juta gak diliput Kecuali di sosmed, kita yang saling menyebarkan supaya kaum muslimin faham apa yang sedang terjadi oleh saudaranya. Dan kalau dibilang itu menyebarkan kebencian, saya kira itu salah. Kenapa? Kita lagi ngasih tahu tentang kondisi saudara kita. Masa disebut menyebarkan kebencian, kecuali kita menghujat orang, orang lain. Kayak misalnya ada adik saya, lagi ada masalah, terus saya kasih tahu ke saudara saya, eh dia lagi ada masalah, lagi sakit, kan saya bukan menyebarkan kebencian. Dan doakan saudara kita di Suriah, di Palestina. Kalau kita tahu gimana kondisi mereka luar biasa. Terakhir-terakhir malah beberapa apa, tentara zolim itu menggunakan senjata-senjata kimia. Yang anak-anak kecil itu kejang-kejang gitu. Udah disemprot pakai air juga belum sembuh. Terus pakai fosfor yang terakhir juga di Irak, di Mosul. Nah kita mah paling kalau demo pakai gas air mata aja udah kayak gimana dulu pernah ada demo pakai gas air mata. Sampai ada yang sesak nafas segala macam kan. Dan itu masih wajar gimana kalau pakai zat kimia. Jadi doain mereka, jangan egois, bahagia sendiri tapi tidak ingat kepada saudaranya. Kita udah bahagia, Alhamdulillah doain saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kemenangan, kemerdekaan dari penjajahan-penjajahan zolim. Di Suriah merdeka dari presiden yang zolim seperti Bashar Assad dan gengnya. Di Palestina merdeka dari Israel yang zolim kepada kaum muslimin. Dan plus doain juga bangsa kita. Mudah-mudahan bangsa ini dilindungi Allah, oleh Allah dalam keadaan aman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu lima laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup doa. Ya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Hari ini hari Jumat sedang berpuasa dan menjelang waktu Jumat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan yuwafini ma huwa yukafi Ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين